Jadi, manusia diciptakan beragam. Kemampuannya juga beragam. Allah menciptakan ladang amal yang beragam. Tidak semua orang kuat caum sunat. Karena kondisi tubuh berbeda. Tidak semua orang bisa tahajud. Karena ada pekerjaan dan kesempatan yang berbeda. Tidak semua orang bisa bersidhka. Karena... Orang tingkat rezekinya berbeda-beda. Tidak semua orang bisa berjihad dengan fisiknya. Karena tidak semua orang punya kesempatan kekuatan dan kemampuan. Tidak semua wanita hamil. Orang berbeda-beda. Tetapi Allah Maha Adil. Setiap jalan tetap bisa bertemu dengan Ridha Allah. Pedagang yang jujur, orang tua yang ikhlas, yang sakit, yang rindu sambil ikhtiar, pemimpin yang adil, murid yang penuh petawaduan, pemuda yang bisa menjaga dirinya di karak gejolak, seorang suami yang bisa menahan diri, tidak tergelincir, begitu banyak jalan. Kuncinya adalah harus ikhlas. Karena amal itu bagai kerangka, dan yang menghidupkannya adalah keikhlasan Begitu? Baik Ada yang akan bertanya? Silahkan Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Kalau tidak salah kutip Imam Ali pernah berkata Orang yang ikhlas itu punya ciri Dipuji tidak dipuji dicaci sama semangat terus kalau kita semangat hanya karena dipuji tidak semangat karena dicaci patah semangat karena tidak ada yang muji ciri-ciri kita kurang ikhlas untuk mengukur keikhlasan pada diri kita lihat ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak bagi orang yang kurang ikhlas ada orang, ada makhluk dia lebih gigih tidak ada orang, dia akan sesukanya sholat, ada orang lain jadi lebih bagus, tidak ada orang seadanya orang yang ikhlas jarang kecewa terhadap dunia walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, yang penting dia sudah menyempurnakan ikhtiar Orang yang ikhlas tidak berselerak karena pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak membedakan amal besar atau amal kecil. Karena besar kecil dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah semuanya akan pekak sekecil apapun. Bagi kita mengungut sampah kecil karena keuntung rokok padahal ada yang lebih kecil dari itu kuman itu juga ciptaan Allah rokok dibanding kuman rokok itu sudah luar biasa raksasanya jadi amal yang kita anggap kecil bisa jadi bernilai sangat besar di sisi Allah kalau ikhlas orang yang ikhlas dia tidak terpukau oleh status kedudukan duniawi Karena di sisi Allah tidak tergantung gelar, pangkat, jabatan. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk membela kelompok organisasi perkumpulannya saja. Tidak akan sibuk hanya memamurkan masjidnya pada masjid yang lain juga milik Allah. Orang sekarang di majlis taklim kita, besok usah ke, pindah ke majlis taklim yang lain tidak akan kecewa. Karena di mana-mana sedang berusaha menemukan jalan mendekat kepada Allah. Kalau orang tidak ikhlas, lebih dominan membela kelompoknya daripada kebenarannya. Orang yang ikhlas, benar-benar akan menikmati amalnya. Bukan menikmati hasilnya, tapi amalnya saja sudah dinikmati. Ada orang tahu atau tidak dia senang saudaku, senang sholat, senang membaca Al-Quran, senang berbuat kebaikan. Kurang lebih seperti itulah. Karena orientasinya hanya pandangan omong semata. Baik, ada lagi silakan. Bagaimana kiat-kiat agar setiap ibadah yang kita lakukan itu menjadi ikhlas? Bagaimana kiat-kiat agar yang kita lakukan menjadi ikhlas. Ya memang kunci daripada ikhlas awalnya adalah ilmu. Kita harus tahu dulu siapa Allah. Allah maha menatap, Allah maha mendengar. Tidak ada tempat yang luput dari pandangan Allah. Allah maha tahu lintasan pikiran, Allah maha tahu lintasan hati. Makin kita tahu ilmunya Allah Maha Tahu seharusnya kita makin sadar. Yang kedua riadl, kita harus latihan. Kalau sekarang ada orang kita sedekah seribu, tidak ada orang sedekah lebih banyak. Ada orang kita sholat sunat dibagus baguskan, tidak ada orang jauh lebih baik lagi. Supaya kita berlatih menikmati tanpa kelihatan orang lain apakah boleh kita menyembunyikan amal bagus, tetapi menyembunyikan amal itu juga bisa bukan karena Allah ada orang ujub dia beramal dia tersembunyi tapi dia ujub karena merasa lebih dari yang lain dia tahajud sendirian dia tidak mau membangunkan temannya karena takut ada yang tahajud lainnya sehingga nanti yang soleh jadi banyak. Dia sonako sembunyi sembunyi, karena takut ditiru, karena nanti orang yang kaya sedekahnya lebih besar. Ada orang yang diam diam sembunyi sembunyi, tapi itu juga belum tentu selamat. Maka nampak atau tidak nampak, yang penting berjuang harus. Jangan rindu pujian. Kalau ada orang mencaci. Jangan patah semangat Lakukan lebih baik, lebih baik Jangan kendur Memang harus berlatih Dan tentu saja harus banyak berdoa Karena Allah yang membulak balik hati Mudah-mudahan Kegigihan kita mencari ilmu Kegigihan kita mengamalkannya Kegigihan kita untuk Menjaga keikhlasan pada awal Karena di tengah bisa belok Pada waktu menjalankan Sesudahnya itu akan membuat hati kita lebih tenang, lebih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.